buat ibu ajaknya juga ayo kita goyang bareng di sini ibu ajak jangan lupa subscribe dan juga like komen bersama channelnya. you Fatimah channel Teman-teman subscriber Agil Patimuan Channel diucapkan terima kasih.